Assalamualaikum Sederlun Berita pagi di hari ini Sabtu 13 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah Ibu tiga anak tega bunuh suami dan tanam jasadnya di kebun coklat 350 juta uang milik warga Takengon Raib usai dihipnotis seorang pria Jalan lintas Aceh Utara benar-meriah -benar kembali longsor di 5 titik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 Zatlun Boru Panjaitan 50 tahun, ibu tiga anak warga desa Lawi Petanduk, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara, tega menghabisi nyawa Hasudungan Arwan, 55 tahun, yang tak lain adalah suaminya sendiri. Jasad korban bahkan ditanam di kebun coklat sekitar 2 km dari tempat kejadian. Kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Agara terungkap setelah masyarakat Lawi Petanduk kehilangan warganya hampir sebulan lalu dan menggelar rapat di kantor desa Kamis malam kemarin. Dalam rapat yang dihadiri Tia Omas Panjaitan itu, ia langsung mengakui bahwa ialah yang membunuh suaminya. Sang suami bukan hilang, melainkan ia kubur di kebun kakau. Kepala desa dan warga yang hadir sangat terkejut mendengar pengakuan istri hasudungan tersebut. Sebagian yang hadir pun langsung mengamankan tersangka dan diserahkan ke Polsek Semadam. Kapolres Aceh Tenggara KBP Gugun Hardi Gunawan mengatakan pihaknya telah mengamankan tersangka di Polsek Semadam. Tersangka mengaku telah membunuh suaminya pada 15 Desember 2017 dengan motif karena sering bertengkar atau cekcok. Tersangka juga mengaku bahwa jasad korban ia kubur sendiri di kebun coklat. Jarak kebun tersebut dengan rumahnya sekitar 2 km. Namun kepada awak media tersangka mengaku tidak membunuh langsung suaminya, tapi hanya mendorongnya hingga terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Korban pun tewas seketika. Jadlun, damai warga Gampung Tetuyung, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah diduga menjadi korban hipnotis. Pelaku berhasil menguras uang milik korban hingga Rp350 juta. Rupiah. Kasus hipnotis ini terjadi selasa lalu di salah satu bank di kota Dingin Takengon. Aksi kriminal dengan cara hipnotis mulai viral, usai, mulai viral usai beredarnya video kejadian tersebut di media sosial. Dalam video berdurasi lebih dari satu menit itu, pelaku yang diduga telah menghipnotis korban mengenakan jaket jeans terlihat dengan santai ikut membantu korban mengemasi uang ratusan juta ke dalam kantong plastik setelah selesai menarik uang dari meja kasir. Salah seorang keluarga korban, Nadia Resti, mengaku setelah ayahnya menarik uang di bank, keduanya sempat jalan-jalan dan berhenti di salah satu menasah pinggir jalan Takyangon Biren, tepatnya di kampung Munggal. Lalu pelaku menyuruh korban salat syukur. Saat itulah pelaku kabur membawa uang 350 juta rupiah. Ayahnya yang baru sadar langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasatreskrim Polres Aceh Tengah Kapi Fadila Aditya mengatakan pelaku saat beraksi di kampung Tetuyung Aceh Tengah setelah selalu menyaru sebagai penjual batu merah delima. Setelah berhasil memperdaya korban, pelaku yang diduga berjumlah tiga orang itu membawa kabur uang ratusan juta rupiah milik korban. Untuk mengungkap kasus tersebut pihaknya sedang memburu para pelaku. Derlun Jalan KKA atau Jalan Lintas Aceh Utara Bener Meriah dilaporkan kembali longsor di 5 titik, tepatnya di kilometer 32, titik kilometer 33 dan 34 serta 40, semuanya masih dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Sejauh ini longsor belum memutuskan jalur transportasi di wilayah itu. Idris Bendung, salah seorang pemilik kebun di kawasan kilometer 37, menyebutkan lima titik longsor ini mulai terjadi pada akhir 2017. Saat hujan lebat terus mendera kawasan tersebut. Awalnya yang menggerus hanya sebagian kecil badan jalan, namun karena tidak diperbaiki, longsor semakin membesar. Bahkan untuk lokasi di kilometer 33 dan 40 telah memakan setengah badan jalan. Di dua titik tersebut hanya satu mobil yang bisa melintas. Dengan kondisi seperti ini, sepantasnya pemerintah segera memperbaiki titik longsor tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang melintas di kawasan itu. Sudarlun sebanyak 471 ekor lobster bertelur disita petugas pada Rabu lalu di penampungan kawasan Uleli, Banda Aceh. Penyitaan dilakukan dalam operasi gabungan tim Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu atau BKIP Aceh, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Lautan dan Perikanan PSDKP Lampulo peserta Polsek Ulele. Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Informasi BKIP Aceh, Huba Dia Al-Farki, mengatakan awalnya petugas karantina mendapat informasi ada lobster bertelur yang akan diekspor. Selanjutnya petugas langsung menuju tempat penampungan di kawasan Ulele. Hasilnya mereka mendapati lima penampungan yang menampung lobster bertelur di dalam keramba. Petugas berhasil menggagalkan upaya ekspor dan menyita ratusan lobster bertelur tersebut. Lalu lobster yang disita itu dilepaskan kembali ke perairan Uleli. Selama ini lobster tersebut ditangkap di kawasan Simelu, Aceh Caya, Aceh Besar hingga Aceh Barat diekspor dalam kondisi hidup. Sehingga untuk menjaga supaya tetap hidup sebelum diekspor disimpan di dalam keramba untuk mengelabui petugas pemiliknya memisahkan telur dan induknya Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI. Sudarlun Saprizal 40 tahun warga Sekamling B Kecamatan Medan Sungga Kota Medan Sumatera Utara Jumat sore kemarin diizinkan pulang setelah dijemput keluarganya Ia dibebaskan karena dipastikan tidak terlibat kasus pembantaian satu keluarga di Gampung Mulia Banda Aceh, sehingga dipastikan pelakunya hanya satu orang, yaitu Ridwan. Seperti diketahui, Safrizal diamankan aparat kepolisian saat penangkapan tersangka Ridwan 22 tahun di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Rabu Lalu. Ridwan merupakan pelaku pembunuhan keluarga Cisun alias Asun. Safrizal mengaku tanpa sengaja bertemu pelaku dan mencoba menawarkan pengangkutan taksi kepada Ridwan. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi T. Saladin mengatakan Safrizal diizinkan pulang dan dibebaskan karena tidak terbukti terlibat pembunuhan yang menimpa Asun dan istrinya Minarti, 39 tahun, serta seorang anak korban, Kalietos Ng, 8 tahun. Hal itu berdasarkan keterangan yang disampaikan Safrizal dan telah di oleh penyidik. Menurut T. Saladin, dalam keterangannya tersebut Safrizal mengaku saat kejadian pembunuhan yang dilakukan Ridwan dirinya berada di Biren. Alasan Safrizal berada di sana karena ada tanah di kabupaten itu yang ia tanami jagung. Selebihnya ia berada di Medan dan tanpa direncanakan bertemu dengan Ridwan. Sudarlun Tukirin, 50 tahun pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani, warga dusun keluarga Desa Bukit 3, Kecamatan Birembayun, Aceh Timur, Kamis kemarin ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Kapolsek Birembayun Ibtu Imran mengatakan korban ditemukan tewas tergantung pukul 11.00 waktu Indonesia Barat oleh anak kandungnya Devi Febrianti 19 tahun. Saat itu Devi pulang ke rumahnya hendak memberi makan ibunya Naisya, 48 tahun, yang mengalami stroke dan kebutaan. Saat menyulangi ibunya makan, ia mendengar handphonenya berdering yang terletak di kamar. Lalu Devi bergegas ke kamar yang bersebelahan dengan kamar almarhum ayahnya tersebut. Tanpa sengaja ia melihat ayahnya telah tergantung di kain plafon dengan selang air. Devi langsung berlari keluar rumah memanggil suaminya Muliadi 22 tahun yang berada di rumah tetangga. Lalu Muliadi dan Devi langsung masuk ke kamar untuk menurunkan jasad orang tuanya. Anggota Polsek Birembayun yang mendapatkan laporan segera menuju lokasi dan melakukan olah TKP. Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda kekerasan selain bekas jeratan di leher. Diduga kuat korban tewas bunuh diri. Menurut keluarga, dua bulan lalu Tukirin telah pernah melakukan upaya bunuh diri akibat sakit yang dideritanya. Dari Lumpersonis Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar menangkap dua warga Montasik di salah satu rumah di kecamatan itu Rabu malam lalu. Bersama mereka, polisi mendapati sabu-sabu siap edar. Kedua pria yang ditangkap yakni NF, 20 tahun, siswa di Aceh Besar yang berdomisi di Dipinyang mane serta Il, 30 tahun, Berprofesi sebagai petani yang menetap di Menasa Tutung, polisi turut menyita 8 paket sabu seberat 3 gram serta sebuah handphone. Disinyalir, sinyalir telepon genggam itu digunakan untuk menjalankan bisnis terlarang tersebut. Kapolres Aceh Besar KBP Heru Supri Hasto mengatakan keduanya ditangkap pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di rumah Il di Menasa Tutung, Kecamatan Muntasak. Kedua pengedar sabu-sabu ini ditangkap berkat informasi masyarakat. Warga melaporkan ada transaksi sabu yang berlangsung di kampung Menasah Tutung. Mendapat informasi tersebut, tim opsional res narkoba Polres Aceh Besar menuju lokasi, kemudian menggerebek sebuah rumah. Ternyata di dalam rumah tersebut ditangkap NF dan IL beserta sabu-sabu milik petani itu. IL menyimpan 8 paket sabu-sabu seberat 3 gram dalam kotak bedak. Keduanya kini ditahan di Mapolres Aceh Besar.